m e t r a bisnis, perda dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang bisa berdampak pada tidak kondusifnya iklim usaha terus saja bermunculan. Kali ini, Pemda Kalimantan Tengah mengeluarkan aturan yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman ditarik dari peredaran dua bulan sebelum tanggal kadaluarsanya berakhir. Aturan ini jelas meresahkan sebagian pengusaha makanan dan minuman, karena umumnya produsen sudah memajukan sendiri tanggal kadaluarsanya 2-3 bulan sebelum masa ketahanan produk tersebut habis. Aturan itu juga dianggap aneh karena sebetulnya hanya badan POM yang berwenang menentukan hal tersebut. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon Saya sudah tersambung dengan Ketua Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman Suroso Natakusuma Pak Roso, bagaimana komentar Anda? Jadi itu ada surat dari Dinas Perindusan Perdagangan Jadi surat dari Dinas Perindusan Perdagangan Jadi suratnya itu Disebutkan bahwa Dalam langkah melindungi Konsumen katanya Maka sebaiknya Produk-produk ...dikembalikan di editor ya... ...dua bulan sebelum... ...tanggal jatuhnya...、Uh, ...kadal luasa. Tapi terus akan ada... ...ada ini ada apa d a a namanya... ...ada tindakan kan gitu... ...ya tindakannya kalau di, diketemukan... lanu ...ya terus ditarik, nggak boleh... ...cuma itu kan jadi heboh. Heboh kenapa Pak? Jadi yang terutama pagi, pa, produsen menjadi heboh... ...karena produsen itu... ...di dalam rangka menjaga... ...apa namanya, nama ya... ...mereka kan punya... lanu Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang, yang tidak diinginkan, maka mereka sebetulnya、e, sudah membuat anu sendiri, membuat aturan main sendiri. Misalnya begini: dalam satu pengujian, misalnya satu p r o d u k itu, masa k a d a l u a r s a n y a itu, misalnya dua belas bulan, maka disantumkan di dalam di situnya tidak dua belas bulan, misalnya sepuluh bulan. Atau sembilan bulan itu untuk menjaga, kalau pada saat pasca s e l u a r sah gitu ya, masih beredar di apa ya, masih, masih dimiliki oleh para konsumen gitu ya, sehingga nanti ada masalah gitu. Itu kan nama baiknya, nama itu baik perusahaan, jadi sudah ada mekanisme sendiri gitu. Jadi, kalau、uh, itu menjadi di, di, di dalam di surat itu disebutkan harus di... Apa harus ditarik sebelum masa itu berarti kan sudah berarti tambah ini kan tambah, tambah pendek masa-masa ininya b e r e d a r n a dan itu merugikan produsen kan. Lalu langkah apa yang akan dilakukan pak? Oleh karena itu、eh, kami membuat mem mem surat ke p e r i n d u s t r i a n dalam hal ini dirjen a g o k i n untuk ya memberitahu lah memberitahu ke daerah terutama ke dinas p e r n d u s t r a n p e r d a n g a n jangan membuat aturan-aturan yang, yang me melewati kemenangan mereka、gitu. masalah itu kan aturannya badan p o p Di dalam ketentuan badan POM itu ditetapkan kan ada masa kadaluwasa. Kalau kadaluwasa disebutkan misalnya bulan Oktober, ya sudah bergitu. Kalau misalnya setelah Oktober masih beredar, itu salah gitu. Tetapi jangan membuat aturan baru. Kadaluwasa Oktober, maka dua bulan sebelumnya harus ditarikkan, dan n g gak betul. Demikian Suroso Natakusuma dan saya Rizal Andika.